Terima kasih Kadi Sarahman. Iya. Terima kasih Kadi Sarahman, suaranya luar biasa. Nisa mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tabalong yang sudah mengundang kami Sabian kesini. Terima kasih Bapak sudah mengundang kami kesini. Masya Allah, Nisa. Gak akan nolak kalau diundang lagi Pak, <laughs> karena luar biasa antusiasnya penontonnya. Dan terima kasih juga untuk warga Tabalong yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih untuk semuanya, untuk fanbase terutama untuk semuanya warga Tabalong. Nisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan Nisa boleh minta sesuatu gak? Boleh, boleh bener karena kalau kita nyalahin flash handphonenya bawa handphone enggak oke okay. kita nyalahin flash handphonenya kita buat momen terindah buat tabalong ya enggak sih asik ayo kita nyalahin flash handphonenya yang bawa handphone boleh nyalahin flash handphonenya yang depan boleh juga ya eh hey. <guluh> ya yang sebelah kanan mana? ayo belum semua nyalahin flash handphonenya ayo yo yang di VIP boleh nyalahin flash handphonenya juga <guluh> Wow keren keren keren lebih banyak lagi lebih banyak lagi lebih banyak lagi Ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Allah Akbar huh. Terima kasih warga Tama Sama-sama semuanya Saat-saat ya? ku melanggar Gelap hati penuh Sembah sujud, terima doaku, terima sembah sujud. Let him ask him, ask Kita berdoa sama-sama ya